Lihatlah, sosok wanita yang namanya sering dipanggil dengan Maia, yang usianya sudah renta, yang usianya sudah lanjut, tapi Allahu Akbar keinginannya kuat bagaikan gunung karang yang tidak mungkin hancur di tanpa ombak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cahaya hati, yang Insyaallah Allah, Allah muliakan. Alhamdulillah Robin Alamin pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melihat sosok wanita yang sangat tangguh. Kenapa demikian? Karena dalam hadis Rasulullah SAW, Khairul Kasam, sebaik-baik penghasilan adalah yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Satu perbuatan, satu usaha yang baik adalah yang dihasilkan karena hasil jerih. ...tayah daripada keringat cicuran sendiri. Subhanallah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini... ...ternyata semboyan ini... ...mengakar dalam pribadi seorang wanita... ...yang usianya cukup lanjut. Tapi Allahu Akbar, apa yang terjadi? Mereka memiliki anak. Begitu anaknya ingin memberikan satu hal... ...kepada orang tuanya. Seolah-olah orang tuanya dengan mengatakan... "Nah, ibu masih sanggup untuk bekerja. Maka dengan hal-hal yang dimiliki seadanya kekuatan yang terbatas usia yang sudah mulai lanjut namun tidak pernah berhenti untuk apa untuk mencari nafkah apa yang dia kerjakan setiap harinya dan apa yang dia lakukan Insyaallah akan membuat hati kita terbuka malu rasanya kalau melihat seseorang yang tubuhnya kekar tapi masih meminta-minta malu rasanya jika ada seorang wanita yang, subhanallah, masih kuat untuk bekerja, tapi kita dapatkan di pinggir jalan dengan meminta-minta. Namun wanita ini satu kuduah, satu contoh, bagi siapapun yang ingin melihat sukses di dalam berjuang, lihatlah sosok wanita ini. Pemirsa yang berbahagia, mari sama-sama untuk kita bersilat wawahim ke tempat itu. Assalamualaikum, mak. Waduh, ini Mak Mardiah ya. ya. Sehat Mak. Ya. Alhamdulillah. Sedang apa Mak sendiri Mak? Masih berangkat. Buat apa ini? Buat jual. Buat jual. Ini juga yang didapatkan Mak juga nih. Iya. Dari udah dari tadi ya Iya. Ya. Waduh, ini buat apa ini yang begini-begini nih Mak? Ya, ini. ini ini ya. Om ini. Oh begitu. Ya, di sini, di sini, di sini. Oh dia, begitu. Oke. Ini buat dijadikan apa itu Mak? Sapu, duitnya Bili ada yang beli 2 ribu, ada yang 2,5 Oh jadi dijual, ya. yang belinya ke pasar apa gimana? Ya disini ada orang pada datang. Oh orang pada datang, jadi pesan gitu ya, ya. Oh ya. jadi nah, ini Ini ada sapu, ada Oh sehari si suka dapat berapa sapu? mah? Ma? Ada sama-sama 3, kemarin 4. 4 Oh kemarin 4, oh, jadi kalau lagi banyak begininya banyak juga sapunya enak ya, ya. Wanitanya, om juga angka Pak Usen. Apanya itu? Jatuhnya? Iya. Ya. Kalau cara ngejatuhinnya gimana itu? Nah, tahu ya. oh. gitu. <laughs> oh, jadi ini jatuh lalu tarik sini, ya. baru ma bikin sendiri di sini ya. gitu ya. Ma untuk sehari itu suka dapat berapa sapu ma? Suka dua Suka dua sehari kalo itu ya Iya jatohnya banyak Kalau jatohnya Mata banyak? Sama kampung oh. enggak Oh enggak dapet sama rampu. Biasanya kalau nyari di mana saja, Mak? Ini ada mesin Caru anak-anak suka bawain beli rp Oh gitu Jadi cari ininya? Ya, bikin aja di situ Oh begitu Jadi, jadi yang dekat-dekat aja nyarinya ya, ya. Itu Tuh. sendiri aja gitu? Sendiri Sendiri aja saya. Oh terus ini uh, udah berapa lama Mak? buat ini sapu gini? Kaon teh, kemenya duset, tipis oh gitu. Jadi udah nah, udah adab. udah sejak lama ya? Iya. Oh, jadi setiap hari cari gini di dicopotin kayak tadi begini gitu ya. ya. Setelah itu nanti hati-hati kalau patah udah enggak bisa dibuka, enggak bisa dipakai dong, Mayah. Dibuang. Oh begitu. Wah, wow, udah-udah. Memang udah selalu bekerja begitu, mak ya? Iya. Mm -hmm. Itu nggak pernah dipasarin ke pasar, mak? Enggak, nggak bisa jalan. Dari oh, gitu? Sudah, enggak, pernah jatuh apa gimana? Itu waktu kelendom banyak jatuh. Oh, gitu. Rumah Ma jauh dari sini? Betul, betul, Oh, Banti gitu, Saya tidak ke bawah ke pasar, di rumah aja itu orang pada datang. Asal mau liwat, ini ada sapu gitu. Asal. Oh, gitu, ya. gitu ya. ya. 2.500, 2.000 ya. gitu dapatnya. Tempat-tempat ya. ada nyasi gitu. Oh. Saya sapu oh itu itu itu biasanya buat apa itu ma itunya ya buat makan gitu ya makan. alhamdulillah oh kan ya alhamdulillah rezeki ya. ya. oh, ya. dari orang dari satu sikap. oh hasilnya itu alhamdulillah hmm. kalau nggak ada mau itu jalan aja oh gitu Di jalan nggak bisa <laughs> ya saya boleh ini, boleh main ke rumah emak gitu boleh, ya. Mau lihat-lihat ya. gitu, boleh ke sana boleh. ya. Hmm, terus ini, ini sudah selesai emak ininya, ngumpul-ngumpulinnya nih? Bang, ya, Tunggu. Oh gitu, ini dari jam berapa emak ngumpul ini Udah dari lama ya emak ya? Dari pagi. Dari pagi? Ya. Waduh, sampai ya. siang begini. Ya, ya. <laughs> gitu. Masya Allah, ini lewat-lewat jalan-jalan. Sendirian aja Oh gitu, ini hasil emak juga nih dikumpulkan nih? Ya. Aduh, boleh nanti dibawain nama saya emak ya? Aduh, ini. Pak, up. Oh. Sini, Mak. Biar saya yang Oh iya, ini pisaunya nih tajam enggak nih pisaunya nih? Ini beda. <laughs> Yo mari, Mak. Mak. Silakan, Mak. Pelan-pelan, Mak. Iya. Tadi, Mak. Oh, ini nih, ini punya siapa nih? Oh, ini tongkatnya nih. Nah, oh, kasih bani. iya, sama-sama. Mari pelan-pelan, Mak ya. Baik. Hati-hati, Mak. Apa akan dilakukan oleh Mak iya? Untuk menghidupi dirinya sendiri, rela berjalan mengelilingi dari kampung ke kampung untuk membuat sapu lidi, dan ini merupakan pekerjaan yang suci, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat semuanya ini merupakan pedoman ataupun gambaran bagi kita. semuanya. Apapun yang terjadi kepada diri kita, tetaplah kita untuk tidak putus asa. Mas saya tuh orangnya ya gimana ya? Kalau ada kemauannya itu harus. Kayaknya nggak mau dia mah tergantung sama orang yang dia masih bisa gitu dilakukan apapun gitu. Dia mauin sendiri. Gak mau tergantung sama anak juga begitu. Hmm. Sama orang, sama anak, gitu aja deh. Kalau oh, dia bisa, masih bisa nyari untuk makan dia, apa juga dia lakukan. Ya seperti, ya itulah nyari-nyari, itu ya, nyari berarah. Ya bikin sapu, ya. Malah saya bilang sih, kata anak sih gak usah ya, mungkin anaknya masih bisa gitu, ngasih makan. Tapi orang susah. Dia itu gimana tuh? bisa so, dibilanginnya juga maksudnya dia nggak mau ngerepotin anaknya gitu Alhamdulillah senang sekali ya saya bisa ketemu sama Maia ya. bahkan sudah bisa ke rumah Maia ya di sini itu sudah berapa lama Ma ya tinggal di sini Ma ya hmm. oh, udah lama pokoknya ya Oh gitu tapi di sini sendiri gitu tinggal? iya. Gitu. Anak pada susah nggak pada kerja. Oh gitu. Kandang-kandang. Kandang-kandang. Iya. Kalau anak ada berapa, Ma? Kandang-kandang. Empat. Oh, Empat. Semua tinggal enggak di sini ya? Di luar semuanya. Di luar semua. Iya. Tapi kadang-kadang. Sama -kadang... dia itu istrinya di Oh gitu. ya Kadang-kadang suka datang ke sini nengok, Ma. Gitu ya. ya. Itu Ma kalau hidup sendiri atau di rumah sendiri gimana sih? Sepi apa gimana? gitu Sepi. Kalau saya senang saya gitu. Oh gitu. Kalau oh, bapak nggak ada nah, Kalau kalau bapak meninggal sudah lama, sudah sembilan tahun Oh bapak tuh meninggal 9 tahun. Waktu itu mak waktu lagi tinggal di sini waktu bapak meninggal ya. Iya iya waktu itu anak-anak belum ada yang nikah waktu bapak ini masih kecil kecil. Jadi mak tuh waktu itu hidup sendiri juga demi anak-anak juga begitu ya. Belum kerjanya apa untuk menghidupi anak-anak itu ma ya ini saja ya, juga itu juga ada orang suruh jual baju oh. jual apa aja mau aja saya mau ambasimpan hmm, gitu iya dan alhamdulillah mas, suruh suruh aja bisa kemana, kemana aja siap aja ya. gitu ya hmm. mau aja saya mau pak ustadz iya jangan nyolong juga ustadz ya, <laughs> iya masallah jangan jangan sampai nyolong ya, ya tapi kalau ma ya ma ya, ya kan sakit nih kakinya ya, ya, ya. udah berapa lama sakit Ya, tahun seminggu. Waktu jatuh itu udah suka ke dokter dicek atau bagaimana? Enggak, saya obas siapa aja yang orang. Oh, langsung orang di, di iya, ini baru di usap-usap di, nah. gitu ya. Sampai biar aja di usap. Kemudian kamu antar ke rumah sih. Ya, kata -kata, kalau iya, kata -kata, iya kalau iya, seandainya mah lagi lagi sakit gitu. Oh, sendiri aja gitu sendiri aja nggak nggak ada orang nggak ada, ada, ada orang malam jadinya nah, sendiri sendiri ah aja sendirian iya. itu kalau misalnya mau minta tolong mau nggak ada si ada siapa nggak nggak ada orang katanya tapi... kalau tetangga mungkin yang paling dekat kan oh kalau pada tidur oh kalau ay, pada ay, tidur enggak ya. oh, enggak bangunin takut ya, ngerepotin ya. gitu ya iya iya Pernah iya awal, oh. oh jadi kalau mau tidur tuh air semuanya deketin iya. segala macemnya ya, iya apa-apa mm -hmm. nanti cem-cem berpikasi sama orang gitu suka dibawain gitu karena nggak pengen makan saya kenapa nggak pengen makan? sakit oh gitu jadi makannya apa dong? ya air aja banyak ya sama obat udah oh gitu air aja ya, sama satu suap udah kalau sudah makan obat tuh, sudah makan nasi boleh makan obat sipok gitu. Hmm, gitu. apa apa gitu. Oh, padahal itu mmm ya. begitu. Itu tradisi itu semua. Ya jadi benar-benar sendiri tinggal di rumah ya, ini. Benar -benar sendiri. Sendiri. Jadi kalau ada apa-apa ya sendiri aja. Sendiri aja. Kalau anak kapan biasanya datang? Hmm, juga sering sakit-sakit tempon kabisulan, tempon-tempon kabis. Oh gitu Sekarang dia keadaan-adaan sendiri anak-anak, iya -anak. dah udah Nggak oh, oh, ya. pada, ya pada insya, ingat-ngat saya, bimbingnya sakit, anaknya sakit, yang uh -huh. juga pagi-ngari Ya udah aja sendiri aja Oh sendiri aja gitu ya Sendiri aja. Dan Alhamdulillah nah. tetangga kadang-kadang datang beli ya. sapu itu gitu ya Ma ya Iya, uh -huh. Jadi kalau misalnya uh, sudah habis sapunya baru beli cari lagi atau sebelum habis sudah cari lagi? emak ya, ada masih ada satu, so ada dua itu. Oh ya. gitu. Ya. Kalau di sini aja di rumah Oh gitu. Kalau masak, mak ya ma, Maya nih masak apa gimana di rumah ini? Enggak. Enggak masak. Enggak ada kompor, enggak punya kompor itu saya takut, Om. Gitu. Saya takut. Oh, jadi pernah pakai kompor apa pakai kompor gas itu dikit jadi meleduk gitu. Ya, takut saya kok kan. Saya minta aja prosed. Enggak ada sama orang. Gitu. Air minum minta aja. Ya. Kalau untuk nasi itu kalau mau jangan nasi kita ya. aendang, sayangnya enggak masuk makan. Oh, begitu dia ya, deket di bawahnya mesti ngomong, "Saya mau apa itu udah rasa enak?" Iya, baru makan. Kalau begitu udah. Iya, itu pak iya. Uh -huh. udah rasa sakit, udah tidur aja deh, pusing aja nih rian ini baru gitu. Oh, Jadi, di di rumah iya. sendiri gitu ya. Dia ada hmm. obat ada, apa aja orang curut. Iya iya iya dan itu terus terusan hampir yeah. sakitnya setiap malam Atau mungkin seminggu sekali apa boleh. Bisa habis malam angkat nah. karena jangan. Eh. Oh gitu ya. <laughs> jangan insya Allah sembuh mak insya Allah sembuh ya. insya Allah amin mudah-mudahan sehat amin insya Allah. Hmm. Amin Insya Allah. Semoga sehat ya. Amien Insya Allah. Yang penting harus selalu doa dan ya. luar biasa. sama ini uh, punya keinginan selalu saja punya usaha apa aja yang bisa dilaksanakan gitu ya. Jadi itu apa makanan orang ada aja gitu makanannya. Uang. Oh rezeki dari Allah Subhanahu ya. Wa Taala gitu ya. Ada aja nih. Iya iya iya. Alhamdulillah. Iya Alhamdulillah. Hmm. Terus kalau iya iya. Jadi kalau seandainya di rumah keadaan sendiri enggak pernah ada yang main mungkin siapa ke rumah ini ya, anak -anak ada anak-anak ya. mungkin main ke sini ya, gitu iya itu, itu itu itu datang setelah udah entah bagi nyapu itu itu supaya ya oh gitu tapi pada yang ada di situ men di situ oh Lalu, yang itu jauh-jauh saya takut oh udah jadi jatuh. ada yang jatuh diambil dan dibikin gitu ya, ya. Hmm. Ibu saya iblisnya senang men, tidak apa gini. Saya juga ngomong orang tua saya, ngerisaku. Dia tanya-tanya iblisnya hidupnya. Ya, ada ituan dah. Saya bagaimana tidak pernah menyenangkan orang tua. Saya juga hidupnya pas-pasan, cuma buat makan. Buat anak sekolah. Suami saya kuli. Kita juga kuli-nyuci, saya juga. Ma itu kan mm, disebutnya di sini ma iya ya ma iya ya namanya mardiah ya. Mardiyah. Kau nggak ma mardiah itu artinya apa? Maaf <tik> ya, ya. <tik> mardiah itu yang diridhoi gitu ya. Jadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah ma ini benar-benar apa yang dilakukan oleh ma dari mulai awal sampai nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala apapun insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya ma ya. Ya ma, ga usah bingung, ga usah sedih, segala macam InsyaAllah syukur kepada Allah SWT ya. Karena diberikan oleh Allah SWT kemampuan ya. ya untuk bisa mengumpulkan apa tadi itu namanya? Ya, mesara, ya untuk bikin, Allah. ya segala Ay, macam Nah itu dari Allah SWT Sudah syukur kan, sama Allah kan? Ya iya itu ya. Alhamdulillah ya. Kita doa kepada Allah SWT ya. untuk syukur ya Iya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana ya karim. Allahumma sahhil umurana wa umur jami'il mu'minina wal mu'minat wa umur jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana sahhilna wa la tu'sirna. Rabbana yassirna wa la tu'sirna. Ya Allah ya ربنا ya Rahman ya Rahim jadikanlah ya Allah kami adalah hamba-hambamu yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah apapun yang telah terjadi kepada diri kami kepada anak-anak kami kepada suami kami semuanya kami terima dengan keikhlasan dan ya Allah kami mohon maaf mohon ampun jika selama ini kami belum dapat bersyukur dengan benar kepadamu Hari ini ya Allah, kami ucapkan dengan setulus hati kami untuk menyampaikan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya Allah segala puji yang sempurna hanya milikmu Kami ataupun seluruhnya yang kami miliki Hanya datang darimu Dan syukur ini hanya untukmu Ya Rabbana berkahilah umur kami Berkahilah usia kami Berkahilah keluarga kami Berkahilah anak-anak kami Dan kami pun mohon Ya Allah untuk suami kami Yang telah mendahului kami Mudah-mudahan Suamiku atau suami Maya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempat yang layak bersama orang-orang yang mu'taqin bersama orang-orang yang solehin dan kumpulkan Maya bersama suaminya dan anak-anaknya di surga Firdaus nanti ya Allah Amin Amin ya Allah Ya Rabal Alamin Mak saya mohon pamit makasih banyak sudah bisa ketemu sama Mas silaturahim di sini Insyaallah kita silaturahim terus ya Maya ini ada titipan. Dari ANTP Peduli Mak ya Nah ini mohon diterima oleh Mak e, Dan silahkan untuk digunakan Bermanfaat untuk Mak insya Allah Mudah-mudahan ini bermanfaat Terima kasih banyak Pak saya... Iya sama-sama Mudah-mudahan manfaat ya Mak ya Mari Assalamualaikum <laughs> Pemirsa yang berbahagia Alhamdulillah Kita baru saja melihat tayangan Yang insya Allah Tayangan ini sangat bermanfaat untuk kita Sehingga membuahkan inspirasi Bagi siapapun yang melihatnya Bahawa sesungguhnya Apapun yang Allah lihat Kepada diri kita Itu tergantung dari apa-apa usaha yang kita lakukan Lihat Seorang wanita Usahanya, kalau kita lihat Apa sih usahanya? Hanya mengumpulkan daun-daun kelapa Setelah itu, dia bersihkan Dan dijadikan Kumpulan-kumpulan ataupun pedikatikan Satu puluh satu lidi tapi subhanallah Luar biasa Dengan usaha yang nampak remeh di depan kita Tapi di hadapan Allah Itu berlipat ganda pahalanya Allah lipat gandakan Bahkan sesuatu yang sangat indah Sesuatu yang unik Allah tidak akan melihat Apa pekerjaannya Namun Allah akan lihat sejauh mana usaha orang ini Untuk mengambil ridho Ataupun simpati dari Allah subhanahu wa ta'ala Seorang wanita yang sangat tua Luar biasa usahanya Kalau kita lihat Burung saja Dengan mereka pergi untuk mencari nafkah Subhanallah Allah jamin makanan bagi burung Berangkat pagi Pulang sore Dengan perutnya yang penuh Subhanallah Inilah yang dikatakan Allah ar-razaq Allah yang memberikan rizki Allah yang mengatur semua apa-apa yang ada di buka bumi ini Sampai tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menerka-nerka rizki seseorang Lihat Seorang wanita ini tidak pernah berusaha Selalu berhusnodam Selalu penuh dengan keyakinan Selalu memandang dunia ini secara positif Walaupun secara usia Mungkin hanya beberapa tahun Tapi luar biasa Ini merupakan satu pelajaran Bagi siapapun yang menyaksikannya Insya Allah kita yang mendapatkan hikmah daripada kisah ini Dapat membuat kita semakin semangat Semakin bergairah Semakin penuh dengan keyakinan Ketika kita mau mengawali dengan nama Allah Bismillah untuk menggapai daripada kesuksesan setiap saat dan setiap hari. Mudah-mudahan apa-apa yang kita saksikan ada manfaatnya untuk kita seluruhnya. Jazakumullah khair ala husbu istimaikum lakum minni alhubu wa du'a wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.